Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinasta'ayinu ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya wal khursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati aminina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam As-sadikil wa amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi surah sadri wa yassir amri wa halul uqdatan min lisari yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Allahumma alimna ma yanfauna wa anfa'na bima alamtana wa ilman wa amalan wa hudan wa dukan wa amin para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuki hadis yang ke 90 ke 90 An Abi Hurairah qala An Abi Hurairah hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah beliau berkata <coughs> auzani khalili mewasiatkan kepadaku khalili yaitu kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW ketika kalimat ini diawali dengan kalimat wasiat berarti wasiat itu sifatnya penting makanya orang itu sebelum meninggal dunia seorang beriman seharusnya dia meninggalkan wasiat. Jadi di sini ketika kata katanya ausoni holini berarti sifatnya Rasulullah Muhammad SAW yang dianggap sebagai al-khalil, sebagai kekasih bagi siapa? Bagi Abu Hurairah, ini memberikan pesan penting. Bedanya, kalau wasiat secara umum, itu dilaksanakannya pada mautil musih, setelah kematiannya orang yang mewasiatkan. Tapi kalau di sini, wasiat ini tidak dilakukan artinya segera dilakukan setelah diwasiatkan jadi yang intinya yang pertama karena ini merupakan wasiat satu ini penting sifatnya yang kedua ini sifatnya berbeda dengan wasiat-wasiat yang lain wasiat ini tidak seperti dalam bab fikih, tapi wasiat ini adalah wasiat yang segera dilakukan setelah diberikan itu pertama itu yang kedua Awasan khalili bisa lasin dengan tiga perkara. Yang pertama siami salah satu ayat yang meningkuli syahrin, yaitu puasa tiga hari di setiap bulan. Ini ini artinya umum, dalam artian ketika hadis ini dibacakan ulama' kemudian menikapi ini yang dimaksud puasa 3 hari setiap bulan itu maksudnya apa saja? ini nah ini dijelaskan oleh para ulama' hanya ulama' itu kalau menjelaskan hadis tidak serta mertaqmuro 3 hari berarti ya yaudah bebas apa saja atau bagaimana tidak tapi Hadis dengan hadis itu saling menjelaskan, hadis yang satu dengan hadis yang lain kadang saling berhubungan, saling mengkhususkan. Makanya di sini dijelaskan dalam hadis ini, wakafihal hilaf ulama berbeda pendapat tiga hari itu maksudnya puasa tiap bulan tiga hari, puasa tiga bulan tiga hari itu dipahami oleh para ulama itu merupakan zakatnya tubuh kita. Jadi tubuh itu kalau dia setiap bulan minimal puasa 3 hari, berarti sudah di zakati haknya tubuh. Makanya biasanya kalau orang itu sebulan minimal puasa 3 hari itu senang. Nah, yang dimaksud 3 hari di sini itu apa? Fakilla hial bil. Ini, kama alaihil bukhori wal jumhur ada yang mengatakan puasa 3 hari itu puasa ayamul bil atau puasa di hari-hari putih. Hari-hari putih itu hari berapa, tanggal berapa ini 13, 14, 15 Hitungan apa? Komaria Dari apa? Hitungan bulan Itu pertama Dan ini adalah merupakan tafsiran yang dipilih oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dan juga mayoritas ulama ini. Dalilnya mana menafsiri seperti itu ditafsiri dengan ada suatu hari Mu Abu Hurayrah menceritakan hadis, jaa'a a'rabiyyun ila Nabi Muhammad sallallahu datang seorang dari kampung menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'anna baqad shawwaha fa'amaruuhum ayyakulu wa amsakal a'rabi faqaala nabi ma mana'aka an ta'kul? Qaala inni asumu salasatan ming kulli shahirin. Qaala in kunta sa'iman fasumul al ini diceritakan di sini datang seorang Arabi datang kepada Nabi Muhammad e, sudah membawa arnab ini membawa arnab itu apa membawa kelinci kotshawaha kelinci yang sudah dibakar kelinci bakar. Jadi sahabat dulu itu sering makan daging kelinci kelinci dibakar itu enak sekali dan kelinci dagingnya manis. Nabi kemudian mengatakan sudah eh, kamu makan saja silakan dimakan. Nah, Nabi merintahkan makan tapi dia enggak mau makan. Dia mengatakan ya, lagi berpuasa. Kemudian Nabi menegaskan kalau memang kamu berpuasa berarti puasalah di hari-hari putih. Nah, hari putih itu yang dimaksud di sini adalah apa? 13, 14, 15 tanggal bulan Komariah ini. Ini. Hadis lain juga diceritakan untuk menafsiri ini sama yaitu 13, 14, 15 ini dari riwayatnya Jarir bin Abdullah al-Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang puasa tiga hari ini. Baik. Terus, Wa roka'atayu duha dan dua roka'atnya salat duha. Jadi puasa dipesangkan dan Abu Hurairah selama hidupnya Semenjadi peseni ini oleh Rasulullah Tidak pernah meninggalkan Puasa tiga hari Di hari-hari putih tadi Dan juga tidak pernah meninggalkan Pesan yang kedua yaitu apa Warok atayu duha Dua rokaatnya Sholat duha ini. Sholat duha ini Sholat yang terkait dengan waktu Kenapa namanya duha Dhuha Ad itu adalah artinya Irtifa usyamsi us Yaitu matahari yang naik Sehingga sholat duha ini Mempunyai keistimewaan Yang pernah saya terangkan Sholat duha itu sholat yang terkait dengan waktu Sehingga kalau ada pertanyaan Andekan terjadi pertentangan Melakukan sholat duha Tidak di jamnya duha Contoh jam pastinya duha itu jam 9 Atau dibandingkan dengan di waktu ya Di tempat yang baik Contohnya masjid Utama mana? sholat duha jam 9 dibandingkan dengan sholat duha tidak pada jam 9 itu karena waktunya ini kan luas kan ya mulai dari jadi matahari terbit jam 6 10 menit kemudian sudah boleh sholat duha di masjid dibanding atau nanti juga sebelum duhur ini juga waktu boleh sholat duha utama mana melakukan sholat duha di waktu-waktu yang tadi selain waktu duha tadi dengan tapi di tempatnya di masjid dibandingkan dengan jamnya 9 tapi tidak di masjid. Ulama menegaskan, utama jam 9 walaupun tidak di masjid. Kenapa? Karena sholat duha itu Sholat yang sesuai keutamaannya dengan waktu. Itu pertama. Yang kedua, yang juga sering kita keterangan, sholat duha itu minimal 2 rakaat paling banyak itu 12 rakaat. Tapi yang paling utama justru delapan rokaat. Nah ini salah satu hal. Kenapa delapan rokaat? Karena Nabi yang paling sering melakukannya adalah delapan rokaat. Itu yang kedua. Yang ketiga ilmunya di sini. Salat duha ini adalah salat sunnah di waktu pagi di waktu siang hari. Bedanya apa salat sunnat dari salat sunnat itu ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Kalau di malam hari sholat sunat itu kata Sayyid, Rasulullah Muhammad SAW sholatul layli masnah masnah kalau sholat malam, sholat-sholat sunat di malam hari itu dua rakaat itu dua-dua kata Rasulullah, sabda Rasulullah dua-dua nah, itu maksudnya apa? ini hadis riwayat Abdullah ibnu Umar, lihat ada di buluh ulmarom eh, tentang apa, sholat tatawuh, sholat sunat Nabi menegaskan dalam perbanyak Abdullah ibnu Umar, solatul layli masna masna, solat malam itu dua dua. Ditafsir sendiri oleh Abdullah ibnu Umar, maksudnya masna masna dua dua itu artinya apa? Dua rokaat salam, dua rokaat salam. Ini Abdullah ibnu Umar. Kemudian pendapat ini dipegang oleh siapa? Dipegang digunakan oleh madhabnya Imam Syafi'i, digunakan oleh madhabnya Imam. Malik dan juga digunakan madzhabnya Imam Ahmad bin Hamal. Kalau madzhabnya Imam Abu Hanifah memandang hadis adalah dari riwayatnya Sayidah Abu Sayidah Sayyid, Aisyah dalam Sahih Bukhari ketika menceritakan sholat malamnya Rasulullah ada beberapa riwayat diantaranya di situ Nabi menceritakan mencerita, Nabi sholat malam itu pernah melakukan sholat malam empat rakaat salam. Layes aluhuna an kusnihinda watulihinda. Jangan kamu tanyakan bagaimana indahnya solat Rasulullah dan panjangnya solat Rasulullah. Artinya bacaannya panjang ketika Rasul itu melakukan solat malam. Tilawah Qurannya panjang. Empat rakaat salam, empat rakaat salam, empat rakaat salam itu Rasul pernah melakukan itu. Di riwayat yang lain, Rasul pernah melakukan solat lima rakaat baru salam. Cengarbitirnya nyambung lima rakaat, tujuh rakaat baru salam nyambung dengan witr, sembilan rakaat baru salam nyambung dengan witr. ini hadis. nah hadis ini kemudian dipahami oleh Imam Abu Hanifah, dipahami oleh Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan beliau sholat sholat di waktu malam itu kia mulail empat rakaat salam empat rakaat salam dengan hadis yang tadi itu lah bedanya sekarang bagaimana ketika ini dilakukan di waktu bulan Ramadan sholat qiyamunelnya Rasulullah dengan sholat terawih itu beda nah, ini yang harus dijelaskan ini sholat malam dulu ya kalau sholat terawih itu sholat bonus bulan Ramadan kenapa bonus? karena dia menambahi tanpa mengurangi sholat-sholat yang ada di bulan bulan sebelumnya di waktu malam hari Karena Nabi juga menegaskan kalau syahrul Ramadan ini di dekatnya oleh Rasulullah syahrul ibadah bulan ibadah syahrul sobri bulan sabar syahrul muasat bulan apa saling menyantuni saling berbagi kebahagiaan. Di sini dinamakan bulan ibadah tadi itu karena ada bonus ibadah sehingga tarawih itu tidak mengurangi sholat malam-malam yang sudah berlangsung setiap malam. Nah sekarang ada beberapa praktek di bulan Ramadan Masjid-masjid atau sahabat-sahabat kita Yang melakukan sholat di malam Ramadan Empat rakaat salam, empat rakaat salam Ada yang dua salam, dua salam, dua salam Ini bagaimana kalau kita kembalikan kepada Yang terjadi dengan Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi Wasallam. Kalau memang mereka Sahabat-sahabat kita itu melakukannya Empat rakaat salam itu dengan niatan kiam Ramadhan atau Qiyamul lail melakukan salat malam di bulan Ramadhan, maka itu salatnya adalah salat lail dan diperbolehkan dalam adab siapa? Ibu Abu, Hadifah. Tapi kalau tarawih, tarawih itu masnah masnah. Nabi tidak pernah melakukan praktek tarawih itu empat rakaat salam, empat rakaat salam, tapi dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi sini harus disikapi jadi. Yang melakukan empat ini, sah tidak sholatnya, sah Tapi namanya bukan terawih, tapi Qiyam Ramadan Atau Qiyamul lain, satu Yang kedua Kenapa ini tidak mengurangi? Terawih itu bonus, bukan sama Makanya ada yang mengatakan, saya tidak mau menambah sholat saya malam itu Sudah mandat 11 Rokat, tapi tidak pernah sholat malam lebih dari itu Ini pemahaman yang sampai di situ Kita hormati, tapi harus terus tetap belajar Kenapa? Karena Nabi sendiri sedang saya ceritakan Di selain Ramadan saja Itu sholatnya antara usia 40 sampai 60 tahun Berapa rokaat? 13 rokaat Baru kemudian ketika usia 60 sampai 62 menjadi 11 rokaat Hadis Syedah Aisyah Sampai kemudian di akhir-akhir usia beliau menjadi 9 rokaat Ini sholat malam beliau di selain Ramadan Kalau di Ramadan jauh lebih banyak Jadi yang mengatakan hanya 11 saja tidak pernah melebihi itu kita hormati pemahamannya tapi harus terus belajar karena mungkin baru sampai di situ yang dibacanya terus kenapa ini bonus lihat imam-imam madhab kita mulai Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki bahkan Imam Malik yang ada di Madinah Al Munawwarah itu kalau Ramadan Terawihnya itu 36 rakaat 36 rakaat kenapa 36 rakaat karena beliau di Madinah para sahabat yang lain, para itu murid-murid Rasulullah, sohabat, tabi'in mereka ada di mana? setelah itu ada di Makkah Al-Mukarrumah yang di Makkah ketika sezaman dengan Imam Malik itu setiap selesai 4 rokaat, jadi 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, terawi mereka terawihnya 20 rokaat di negara-negara Arab semuanya terawih itu 20 rokaat karena itu bulan ibadah nah ini dua rakaat salam, dua rakaat salam orang di Mekah itu terus-terusan apa itu tawaf dulu itu. Kenapa? Karena tarawih itu dinamakan sholat tarawih karena namanya istiraha, sholat istiraha. Jadi dua rakaat salam, dua rakaat salam kemudian tawaf. Kemudian sholat lagi, dua rakaat salam, dua rakaat salam tawaf lagi. Imam Malik yang saat itu di Madinah enggak mau ketinggalan pahala dengan yang ada di Makkah al-Mukarramah. Akhirnya ditambah menghitung jumlah tawaf Ditambahi sholat tarawihnya bukan 20 rakaat tapi 36 rakaat. Ini ini menjadi bukti. Lah kemudian ada di negara-negara Arab itu tarawihnya karena mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah, enggak mau ketinggalan pahala. Seperti Imam Malik yang tidak mau kehilangan pahala dengan yang ada di Mekah tadi, tarawihnya menjadi 100 rakaat. Nah, ini. Jadi mereka benar-benar berkejaran dalam pahala. Ini motivasi kita semua. Lah, kita di sini kadang masih ribut. Ini yang benar apa? Berapa? Ini sebetulnya kita malu dengan para orang-orang soleh itu. Enggak mau ketinggalan ibadah. Kenapa? Karena bulan ibadah. 100 rokat. Di Indonesia ada, terlalu 100 rokat. Pernah tahu? Kemarin mau saya suruh nyoting 107 tapi sudah mepet waktunya. Ada di mana? Di Majalaya luar biasa sekali seratus Ramadan kemarin masih berlaku. Ini harus diabadikan. Di Indonesia ada terawih seratus. Kalau di Timur Tengah baca. Darul kali berapa rokaat? Dua. Dua puluh rokaat. Sampai selesai? Terkadang. Berapa baris yang tersisa? Wallahu alaikum. Allah mengetahui amal masing-masing ya. Jadi kita assalamualaikum assalamualaikum yang ada tinggal Bobby Dayat. Alawi, yang lainnya Nyari pejit lain Nah ini, ini ibadah Luar biasa, itu sholat malam Masnah, masnah, perkilafannya di situ. Kalau sholat Nahar, sholat nahar Kalau sholat siang hari kayak duha Begini, sholat nahar Itu bebas Walaupun yang lebih baik itu dalam matab ini Matab 4 itu masnah, masnah Dua-dua, tapi mereka Sepakat semuanya, boleh Empat rakaat salam, empat rakaat salam. Ini ilmu. Itu. Jadi kalau sholat duha empat rakaat salam boleh tidak boleh. Kalau dua rakaat salam, dua rakaat salam, Abdol lebih baik. baik. Kenapa lebih baik? Karena semakin banyak amal itu semakin banyak paha, pahala. al ajru biko dari taab pahala itu sesuai dengan kepayahan. Artinya ketika dua rakaat salam, dua rakaat salam berarti kepayahannya lebih itu sholat duha sholat duha ini kalau di pesantren punya nama lain namanya sholat ekonomi apa? sholat ekonomi Eko karena emang sholat duha ini pembuka pintu rizki hmm. tapi kalau sholat duha jangan lihat oh rizki rizki enggak, jangan rusun nanti itu rizki urusan Allah kita hanya melakukannya saja. jap jadi santri dulu, kalau santri itu jangan khawatir miskin ketika di pondok sering sholat tuhan terus rutinkan dan jangan pernah lupa meninggalkan kalau malam atau siang membaca surat al tapi ya aneh al itu artinya kiamat. tapi ketika dibaca ini, ini apa, enggak jauh. wow ini enggak nyambung juga. terus apa? kok bisa? iya abdullah ibnu masud itu sahabatnya rasulullah yang terkenal tubuhnya kecil tapi dia merupakan penghafal Quran suaranya indah itu abdullah ibnu masud ini Ketika beliau di akhir-akhir hidupnya, di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan Beliau ini, kan beliau menjadi salah satu pegawai beliau Biar enggak, di akhir-akhir hidup beliau ini, ketika menjadi pegawai ini, beliau enggak ngambil gaji Enggak ngambil gaji beliau, ketika sakit, tidak tahni Sayyidina Usman uh, Abdullah ibn Mas'ud, kamu sudah mau meninggal dunia, kamu sudah sebar, sudah penyakitnya sudah, sudah parah begini Apa yang kamu rasakan? Apa yang kemarin saya? Takut. Takut apa? Takut apal saya tidak diterima oleh Allah Kamu akan meninggalkan anak, kan beliau punya anak perempuan Bagaimana kalau gajimu kan bahkan gak pernah kamu ambil Bagaimana kalau saya berikan kepada anakmu? Tidak usah Tengah kamu meninggalkan anak, nanti bagaimana dengan anak yang kau tinggalkan nanti Aku sudah memberikan peninggalan pening untuk mereka Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Saya telah meninggalkan mereka dan saya yakin mereka tidak akan miskin dengan tinggalan saya Apa itu? Saya meninggalkan mereka Apa yang pernah dipesankan oleh Rasulullah kepadaku Apa itu? Nabi pernah berpesan kepadaku Dan pesan ini kuberikan kepada putri-putriku Apa? Barang siapa yang membaca surat al waqiah setiap hari di malam hari Tidak akan terkena kemiskinan Nah ha, ini yang janji siapa? Yang bicara siapa Rasulullah dari Abdullah ibnu Masud Nah, benar anaknya enggak miskin. Tidak, waris kecukupan terus rizkinya. Yo, ini ada surat apa? Ada surat ekonomi, ada surat ekonomi. Nah, ada juga bis ekonomi ya. Ini tinggal pilih mana. Terus, warok ada il dan dua rakaatnya salat Tuhan. wa an utira qabla dan supaya saya berwitir sebelum aku tidur. Ini pesan yang ketiga dari puasa, salat duha, salat siang, salat malamnya apa? witir. Salat witir itu artinya witir itu ganjil. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, witir itu dianggap wajib. Kenapa? karena Nabi menegaskan dalam hadis yang lain Al witru hakun. Enggak salah Al witru hakun li muslimin. Witir itu hak bagi orang muslim. Ini dipahami oleh Imam Abu Hanifah ketika hak berarti seorang muslim setiap malam itu harus witir. Maka dalam madzhab Abu Hanifah itu hukumnya wajib witir itu. dan Saya senang itu melihat teman-teman saya di Surya dulu yang orang-orang Turki, orang-orang Rusia itu mereka itu setiap malam, setelah isya itu mereka telah dikira dan sebagainya mereka kemudian melakukan sholat batiyah kemudian batiyah kemudian disambung dengan witir jadi kadang-kadang saya itu iri mereka ibadahnya luar biasa, jadi tiap malam mereka witir karena diwajibkan dalam adabnya sehingga ibadah mereka lebih banyak nah kalau kita Kadang-kadang ya benar madhab yang lain yang madhab Jumhur, Safi'i, Maliki dan juga Ahmad tidak mewajibkan witr witr tetapi mensunahkan witr. Pengaruhnya karena ini sunnah kita itu kadang-kadang memahami sunnah secara fikih saja. Apa susah sunnah secara fikih? Ketika dilakukan dapat pahala. Ketika tidak dilakukan tidak apa-apa kan begitu? Mental kita dalam ibadah lebih kepada mental apa tadi itu hukum dan hukum. Tapi seharusnya mental dalam ibadah itu membangunnya membangun mental seperti ingin meniru Rasulullah Kalau meniru Rasulullah, Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir ini. Walaupun itu hukumnya sunnah bagi kita nah, Sehingga, saya sangat setuju lah dengan Matab Imam Abu Hanifah Untuk meningkatkan ibadah dan hadisnya juga tadi Hakun tadi, ah", bagi seorang muslim Maka Matab Abu Hanifah ini menjadi lebih banyak ibadah dalam sholatnya itu dalam kurban, lebih banyak apa ibadah dalam kurban karena diwajibkan ini ini adalah ilmu terus Qobla an anam sebelum tidur ini bagaimana witir sebelum tidur padahal di hadis lain Nabi juga menegaskan akhiru layalikum atau layalikum sholat alayalikum bilwitri akhiri sholat-sholat malammu itu dengan witir Artinya bagaimana Kalau ada orang Sebelum sholat witir Kemudian bangun tahajud Padahal Nabi juga tadi berpesan Akhiri sholat malamu dengan witir Ini bagaimana Seharusnya kan witir ini menjadi penutup sholat Maka dalam hadis yang tadi Muhammad Abdullah ibn Umar tadi Sholatul laili masna masna Ini Kemudian ketika kamu khawatir Subuh keburu subuh Maka witirlah segala berwitirlah apa satu kali witir sebagai penutup sholatmu artinya bagaimana witir ini seharusnya menjadi penutup sholat malam tapi kalau sudah terlanjur witir sebelum tidur apakah ketika tahajud nanti witir lagi? tidak kenapa tidak witir lagi? karena witir itu artinya ganjil kalau kamu sebelum sholat itu sudah witir sebelum tidur kemudian kamu tahajud dan witir lagi berarti malam jadi genap nah ini, oleh karena itu Bagaimana sebaiknya apakah kita wintir sebelum tidur atau wintir dalam tahajud kita? Ulama menegaskan, kalau memang kita yakin kita akan tahajud, maka sebaiknya wintirnya diakhirkan. Tapi kalau kita ragu nanti bangun atau tidak, namanya orang tidur kan nyawa di tangan Allah kadang dikembalikannya terserah Allah kadang nggak kembali juga tidur nggak bangun-bangun begitu bangun pindah alam ada seperti itu jangan suka tidur ya kalau terlalu suka tidur bisa-bisa bangunnya pindah hmm. alam apa hmm. Halo mau oh, pindah alam enggak ya tadi apa sampai mana tadi kalau memang Yakin nanti tidak bangun Atau khawatir tidak bangun Maka boleh mendahulukan Widir Baik Ana Adhi Ibn Hatim Kola Sa'al tu Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Aku bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alihi wasallam Kultu Ya Rasulullah Ursinu kalbi Wa usambi Wahd ma'ahu al-sayidin kalban akhoram lam usami alihi. Walla adri ayyuma akhdah fakahal la takul. Fainna ma samaita ala kalbika walam tusami ala akhor. Tadi. Terjemahkan dulu. Ini ilmunya luas sekali ini. Ini dalam bab fikih di Faskul Korip dibahas tentang bab Masalah apa? Masalah al-kalbu al-mu'allam Masalah apa? Anjing yang dididik di orang dulu itu Anjing itu dipelihara, dididik Untuk berburu nah. Jadi sebenarnya memelihara tidak cuma kuda ya Anjing juga dipelihara Anjing didik, dididik Kucing dipelihara tidak, dipelihara Hadis tentang kucing banyak sekali ini Jadi itu Kalbul mu'alam itu Malah enggak ada dalam bapak fikir itu Faros mu'alam itu enggak ada Udah dididik enggak ada Tapi kalbul mu'alam itu dididik Kuda Anjing dididik Ini luar biasa sekali Lihat di Fatul Qorim kita Fatul Qorim itu dibakar sebanyak sekali di situ Wahai Rasulullah Urzilu kalbi Aku melepaskan Yang mengirim memerintahkan Kalbi anjingku Wa usami Dan saya sudah membaca bismillah ada ya, bisbilah, jadi anjing ini anjing apa? Pemburu. Bismillah berangkat. Faajitu ma'ku ala sa'idi kalban a'hor lam usami alaihi. Ketika hewan ini dapat buruan, tadi berangkat. Sekarang ngejar Rusa Ketika saya cek, akhirnya di sana memang benar-benar tertangkaplah seekor rusak. Tapi ditunggui oleh dua ekor anjing yang satu anjing saya saya lepas yang sudah saya baca bismillah yang satu anjingnya nggak tahu anjing siapa yang saya nggak tahu kalau anjing saya ini saya nggak tahu, ini yang menangkap rusa ini memakan rusa ini, membuat menggigit rusa ini anjing saya ataukah anjing yang satunya lagi saya nggak tahu yang penting saya menemukan di situ ada anjing saya, ada rusa, dan juga ada anjing lain kalau anjing saya, saya sudah baca bismillah, anjing lain kan jelas tidak ada. Nah, ada yang membacakan, saya tidak tahu Ini, Allah, maksudnya ini bagaimana Rasul ini? Halal tidak? Kalau kemudian Rasul menjawab La takul, kamu jangan makan hewan buruan itu Kenapa? فَإِنَّمَ سَمَّيْتَ عَلَى قَلْمِقَ وَلَمْ تُسَمِّي عَلَى الْأَخْرَ Karena kamu sudah membacakan bismillah untuk anjingmu Dan kamu tidak tidak membacakan bismillah untuk anjing yang lain <tuh> artinya ini bab tentang masalah berburu dengan menggunakan anjing di bab fadkul koreh di fikir itu dibahas jadi orang dahulu itu berburu hewan di hutan itu menggunakan anjing jadi anjingnya anjing muallam anjingnya anjing yang harus terdidik dia tahu kode-kode begitu bilang ah berarti dia menyerang bismillah A, kalau B dia anjing itu anjing itu sebenarnya hewan yang paling luar biasa andai kan anjing itu tidak mengkhianati Nabi Muhammad alaih salam anjing itu menjadi hewan yang paling dekat dengan manusia karena anjing itu hewan yang paling luar biasa kesetiaannya penciumannya luar biasa sekali sayangnya Allah kemudian memberikan hukuman kepada anjing ketika dia berkhianat kepada siapa Nabiullah Nuh alaihissalam sudah dibilang eh, Nabi Nuh selamat di perahu itu berapa hari? Luh Nabi Nuh memasukkan berapa pasang hewan? Pasang, iya maksudnya berapa? <laughs> sepasang sepasang benar. Dia ya banyak singkat sekali seperti dari sini ke Jakarta berapa tikungan? Dua. Ya dua kanan dan kiri. 80 pasang manusia dan dari semua jenis hewan sepasang-sepasang -sepa, sepasang. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Karena kapalnya itu kan pas-pasan. Nabi Nuh bilang, "Awas. Selama di kapal jangan sampai ada yang berhubungan suami istri." lah anjing ini enggak tahan berhubu berhubung kan khawatir nanti punya anak kan itu semakin berat kapalnya, uang kapalnya sudah apa sudah pas-pasan begitu anjing itu melanggar malam-malam anjing betina dan anjing laki-laki anjing laki-laki apa? laki-laki sama ya oh pejat jantan ya bahasanya baik ya anjing jantan bukan anjing laki-laki ya Anjing jantan dan anjing betina ini melakukan hubungan. Akhirnya apa? Diberi hukuman oleh Nabi Nuh alaihi salam yang melaporkan siapa? Burung. Tawanan dia. Ada burung, burung apa? Ada pengawasnya, burung. Akhirnya apa? Nabi Nuh memberikan hukuman, makanya anjing itu kalau berhubungan dia bersuara pasti hubungan apa hukum hukuman ketahuan dia pernah lihat anjing pernah lihat saya kan tanya pernah lihat anjing enggak saya enggak tanya pernah lihat anjing begituan enggak pernah lihat anjing enggak begituan enggak usah lihat ya terus itu asalnya anjing ya anjing ini hewan yang bisa dididik luar biasa kesetiaannya digunakan oleh orang-orang dulu untuk berburu boleh kita berburu hewan ya, menggunakan anjing bismillah ah, cerang tangkap u ngejar rusak digigit sama dia Kemudian rusak ini tertangkap ini bagaimana hukum rusak itu kalau dia masih hidup bismillah kita sembelih halal dan mati dengan gigitan anjing bismillah juga hal hal tapi yang kena tergigit tadi harus dibuat itu kalbul muallam anjing yang dididik jadi kadang itu menyembeli hewan membunuh hewan tidak harus dengan dipotong lehernya contoh ada apa tadi itu katakanlah kambing masuk ke sumur sumur kan dalam mau ke dalam bawa pedang repot nyembelinya bagaimana di dalam sumur ini cara membunuhnya bagaimana yang halal tahu caranya? Pintah turun dulu, kemudian motong di dalam Ditendang, gak mm -hmm. mau sama apa? Malah mati duluan Di bawah kalah, sama Kalah, sama Makantinya Caranya bagaimana ambil anak panah Ambil senjata atau anak panah Abis atau tombak Bisa bismillahirrahmanirrahim Liatkan penyembeli, lempar aja cep, mati Halal tidak? Halal, kenapa? Karena dalam kondisi Yang tidak bisa kita kuasai penyembeliannya Ah seperti itu pernah dengar? Nah eh, itu caranya. Tapi kalau seperti praktek yang di Barat-Barat itu, saya penjara rekaman yang, aduh kalau dari ingat rekaman itu saya nggak jadi makan hamburger. Soalnya hamburger yang jelas pesto gitu ya, jelas nggak itu ya? Jangan-jangan ya, beli juga? Ya. Apalagi the pesto sponsor gratis lah, itu enak lagi itu. Ya Allah itu kamar itu ngileri sekali. Jadi bagaimana mereka menyembeli hewan itu? Dengan disembeli ya? dari di perusahaannya itu sudah ada kayak tangga kayak lift gitu, gitu naik seret dek, buka pintunya seret ada terdorong ini apa sapi ne masuk ke ruangan pokoknya pas sapinya begitu masuk udah kepalanya ke depan langsung terkena apa dikunci tek tek nggak bisa mundur nggak bisa maju udah dari atas tek kepalanya atas dek, gitu aja darah mati dia mati plek plek jatuh Kemudian itu miring itu se jatuh sendiri Das. Se gitu. Langsung masuk ke penggilingnya Jadi se taek itu siapa? Sekotorannya itu semuanya ke giling. Ada saya enggak ada bawa handphone saya. Ada, ada, ada. kalau ingat itu langsung masuk ke mesin tu tu tu keluar dan menjadi apa? Sosis, menjadi hamburger. Udah langsung plastikkan Bunda panjang-panjang langsung ada latnya pastinya semuanya. Itu rapi sekali. Makanya jangan suka makan sosis ya. Hmm? Suka makan sosis? Belak halal tidak? Kok tahu halal dari mana? Kamu tahu dibelinya? Dari Hah? Yang halal bungkusnya apa isinya? Ini nggak itu jadi seitunya masuk semua luar biasa jadi kejam sekali itu jadi langsung masuk ke penggilingan langsung utuh itu digiling ngus oh. bisa dalamannya masuk semua kalau ingin lihat rekamannya saya ada banyak kiriman dari guru-guru saya luar biasa itu itu itu, itu terus langsung berubah terus keluar jadi langsung jadi sones jadi hamburger gitu. tinggal tinggal naruh di piring dikasih mayones udah kayak luar biasa sekali kan, padahal tadi campur, campur apa? tadi yang kamu patungan itu campur, kata enak ya tai itu, enak nggak? ada ya, buktinya kamu beli, itu alkal bul Al jadi menyembeli itu ternyata men tidak harus menggunakan kondisi disembeli, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tadi anjing dilepas kemudian menangkap dibacakan Bismillah kalau mati berarti langsung halal tapi dibuang bekas gigitannya anjing malam ini hebat dia tidak makan yang diburunya ini cuma menangkap dia digigit kalau sudah jatuh dibiarkan atau kalau sampai mati membangkaskan mati ya udah dibiarkan dia enggak terus kemudian luak mumpung bos belum datang dimakan dulu enggak ini al kalibul mual mual dididik, makanya sekarang itu tentara menggunakan juga anjing pelacak itu mereka juga cuma pelacak saja anjingnya itu luar biasa didikannya sekali itu makanya siap memelihara anjing? <tad>, rajis, nah, anjing lancis Ustaz? anjing lancis tidak? <tad>, jadi sebenarnya mata keempat itu sepakat yang beda mata pemaliki tanpa sebenarnya sama Beda, redaksi saja. Imam Malik menegaskan, tidak najis, tapi sama wajib dicuci dengan menggunakan apa air yang dicampur dengan debu. Sama, coba bahasanya tidak najis. Kenapa kok dicuci? Karena Tafak Ulan. Kenapa mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi menganggap tidak najis, tapi wajib dicuci juga. Dan ternyata, kenapa pakai airnya, pakai debu itu mukjizat Rasulullah Dalam penemuan orang-orang sekarang ternyata Jilatan anjing itu mengandung apa virus yang tidak bisa dihilangkan Kecuali dengan air yang dicampur dengan debu Luar biasa Dari mana Rasulullah tahu? Allah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Islam itu luar biasa sekali Itu ya Terus Anil Barra bin Azib, Wa Zaid bin Arqam Sa'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anis Sarfi Faqala Inka na ya dan biadin Fala baqsa Wa inka na Fala yasluh nah, Ini Sudah menerangkan Hadis yang ke-92 ini Menerangkan nanti tentang masalah Barter Barter apa? tukar, penukaran Kalau sorfi itu, kalau istilah sekarang menjadi sorof Sorof itu apa? Money changer itu Tepat apa? Penukaran uang Nah ternyata dalam akad penukaran ini Makanya penting sekali kita menguasai ilmu fikih Ini tentang bagaimana hukum menukar barang dengan barang Makanya Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar bin Khattab dulu Melarang tidak boleh masuk ke pasar kecuali orang yang paham ilmu fikih kenapa? karena khawatir ternyata sekarang ini banyak orang masuk pasar tidak tahu ilmunya jual beli sehingga jatuh ke dalam keharaman ternyata ada hal-hal yang harus dikuasai sebelum orang masuk pasar makanya ngaji dulu baru masuk ke pasar biar gak jatuh ke dalam keharaman ada banyak dalam fikih itu kan bapu amalat itu bapu jual, jual beli interaksi ada sewa, ada gede, bagaimana hukum jual beli sekarang online dan sebagainya. Ini semuanya ilmu yang harus dikuasai oleh orang-orang sekarang. Sebagai apa? Bukan apa-apa. Biar nanti dia tidak jatuh ke dalam akat yang dia kira itu halal, tapi ternyata haram. Hadis 92 ini menceritakan tentang salah satu praktek apa barter barang yang halal juga yang diharamkan. Ini, Insyaallah para jamaah sekalian, para sahabat sekalian Akan kita kaji lagi besok tentang hadis 92 ini Hukum barter yang halal bagaimana, yang haram bagaimana Juga nanti sedikit kita kembangkan tentang akad-akad sekarang Jual beli online, ini bagaimana hukumnya Karena ternyata juga banyak penipuan bagaimana hukum-hukum sekarang Jual beli sekarang, ini jual beli kontemporer Saya mempunyai buku karya guru saya Dulu ketika kita S1 dulu di dididik tentang pas kelas tingkat ketiga itu Dijudih apa Tentang hukum-hukum Semua akad apapun Perbankan dan yang lainnya apa Kekinian Itu sudah dibahas semua oleh para ulama Semua jenis praktek dalam bank Jual beli sekarang juga Baik, semoga bermanfaat Para sahabat sekalian, mari kita akhiri Dengan bertahali 11 kali Abdu'lutigrifa'naf'an Nah illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Saya dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat itu hakikin. Aliyah, nahiyah, dan Aliyah, nabiyah. Alhamdulillah. Insya Allah, Allah menerangkan. Allah menerangkan. اللهم مسبد ما في قلوبنا اللهم سدد ما في قلوبنا واجعل اجعلها ذكر على لنا ان لك كلمه هنا ان الله محمد رسول الله صلى الله عليه